Kom Sudarlon Berita Malam Medisi hari ini Minggu 5 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah. Sambungan baru PDAM di PD Jaya yang sedang digali mencapai 22 km. SMA Negeri 1 Banda Aceh dibangun ulang. Medco INP Malaka dan BPMA sosialisasi peran industri Hulu Migas di Expo PK A7. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Rukus Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram FM. Sudarlun untuk memenuhi permohonan atau harapan masyarakat terhadap air bersih. Perusahaan daerah air minum Tirta Krung Merdu kini bekerja gali lubang tutup lubang. Pekerjaan itu dilakukan adalah untuk memperluas jaringan. Sambungan baru yang sedang digali panjangnya sekitar 22 km meliputi tiga kecamatan, yaitu Merdu, Meradua, dan Teringgading. Dijadwalkan pada akhir Agustus tahun ini akan rampung. Direktur PDAM Tirta Krung Merdu, Samsul Bahri, mengatakan calon pelanggan baru untuk tiga kecamatan mencapai 3.500 orang. Jika sambungan itu selesai, berarti keseluruhan pelanggan di wilayahnya mencapai 12.000 orang. Pipa yang digunakan masing-masing berdiameter 300 mili dan 350 mili. Perluasan jaringan menggunakan dana APBN senilai 8 miliar rupiah. Sudarlun SMA Negeri 1 Banda Aceh yang merupakan SMA tertua di Aceh kini tengah dibangun ulang. Pembangunan secara besar-besaran itu menghabiskan anggaran Rp 20 miliar rupiah. Untuk membangun 24 ruang kelas baru atau RKB sesuai grand design SMA Negeri 1, pihak sekolah terpaksa meruntuhkan nyaris seluruh bangunan lama. Perobohan satu demi satu ruang dimulai sejak seminggu lalu, di mana pembangunannya berlangsung hingga 6 bulan mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala SMA Negeri 1 Banda Aceh, Fahrur Razi. Ia memastikan desain terbaru SMA Negeri 1 tidak akan mengganggu, apalagi meruntuhkan bangunan kuno yang berada di sekolah itu. Untuk diketahui, gedung terdepan di SMA Negeri 1 Banda Aceh dibangun semasa Belanda dan merupakan bangunan purbakala yang harus dilestarikan. Sederlun pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke-7 yang berlangsung dari 4 hingga 13 Agustus tidak hanya menampilkan aneka kebudayaan dan pariwisata Aceh. Melalui ekspo PKA-7 di Belang Padang, PT. Medku INP Malaka, Medku INP bersama Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA dan Kontraktor-Kontraktor Kerjasama atau KKS Aceh juga menampilkan peran industri hulu migas di Aceh. Jenderal Manajer Mitku INP Malakas Susanto menyampaikan pasca perdamaian perusahaannya menjadi perusahaan migas pertama yang mengembangkan gas di Bloa Aceh Timur. Lebih dari 40 BCF cadangan gas dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik. Selain itu potensi gas tambahan 5 TCF juga akan dikembangkan untuk menghasilkan pembangkit listrik sehingga dapat mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatera. Darlun PLT Gubernur Aceh Nofairian Syah meminta Dinas Kesehatan Aceh dan Bupati atau Wali Kota untuk menunda pelaksanaan imunisasi mesles rubella atau MR dan campak. Kegiatan ini sendiri rencananya dilaksanakan serentak pada Agustus hingga September 2018. Hal ini disampaikan Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani. Safullah mengatakan penundaan ini dilakukan karena vaksin meesless rubela yang diproduksi serum Institute of India tersebut belum ada sertifikat halal dari majelis permasyarakatan ulama atau mpuUAC dan majelis ulama Indonesia namun lanjut pria yang akrab di sapa SAG itu bagi masyarakat non muslimlim yang ingin mengimusasi anaknya dapat dilayani sebagaimana mestinya melansir informasi dari kepaladin keace Dr. Hanif SAG menginformasikan pihak Kementerian Kesehatan RI segera meminta data produksi vaksin kepada Serum Institute of India untuk mempercepat proses sertifikasi halal vaksin campak dan MR tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM. FM. Sedarlun gempa bermagnitudo mengguncang Lombok Utara, NTB dan sekitarnya minggu sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah. Gempa berpusat di 8,37 lintang selatan, 116,48 bujur timur sekitar 27 km di arah timur laut. Pusat gempa berada di kedalaman 15 km. BMKG melaporkan gempa berpotensi tsunami. Terkait peringatan dini tsunami belum ada tanda-tanda kenaikan air laut. Gempa dirasakan kencang oleh warga di Mataram, NTB. Warga berlarian panik keluar rumah dan memilih berlindung di masjid yang dinilai aman. Dikutip dari antara sejumlah warga dilaporkan pingsan akibat dikejutkan gempa bumi tersebut. Darlun tim detasmen khusus atau Densus 88 Polri menangkap seorang terduga teroris di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Terduga teroris berinisial TD itu ditangkap pada Sabtu di Jalan Raya Desa Rawangkalong Kecamatan Gunung Sindur tidak jauh dari kediamannya. Ketua RT setempat Alimakmur Siregar mengatakan tim densus turut mengamankan buku bacaan, flashdisk, uang tunai pecahan 100.000 dan 50.000 senilai 5 juta di dalam rumah tersebut. Ali mengatakan selama tinggal di daerah itu TD jarang keluar dan berkomunikasi dengan warga. Ia tinggal bersama istri dan dua anaknya.